s e b e n a r n y a aku agak khawatir ya...、Uh, ...penampilanmu... ...hari ini karena minggu kemarin kamu bawa... ...Whole Lord of t Love Woman itu luar biasa kan. Jadi aku pikir kalau kamu jauh banget... ...misalnya akan kecewa tapi ternyata malam hari ini... ...kamu tetap luar biasa. Ini, ini lagunya Chris Dayanti yang kamu bawa versi gospel... ...versi kamu banget dan berbeda. Berbeda banget sama Chris Dayanti. Dia banyak teknik gospel disini tapi gak menghilangkan rasa menurut aku ya. Lagu ini kamu bawain lebih grande ya. Kamu bisa masukin improv dengan cara yang berbeda dan menur menurut aku kamu... ...udah mengenal diri kamu mau bawa lagu kayak apa gitu. Jadi kamu pinter buat aku hari ini kamu membuat orang semakin mencintai kamu ya. Luar biasa. j o a n Bagaimana rasanya habis nyanyi, mencintaimu? Legah, tapi dugup juga. Oke.、Okay. Aku masih campur aduk sih rasanya ya. Aku nonton penampilan kamu tadi. Mungkin...、Uh... Oke.、Okay. Um, lagu ini terbiasa didengarkan dengan begitu mengalunnya dihanyikan oleh Chris Dayanti. Aku tidak menyangka bisa jadi seperti tadi. Aku melihat, tadi benar yang Judika udah bilang kayaknya aku jadi cuma ngulang-ngulangin aja nih. Beberapa orang begitu power nyanyinya, hilang rasanya. Kamu, walaupun itu lagu sebenarnya halus ya, mencintaimu. tapi kamu bisa bawain itu power, tapi aku pengen nangis dengar kamu nyanyi. Jadi, kamu punya kekuatan di dalam diri kamu tuh rasa. Inilah salah satu contoh penyanyi, yang bisa menyanyi penuh dengan power, bisa t e r i a k tapi rasanya bisa kena ke orang yang nonton.、Oh, itu lagu、oh, Mencintaimu itu tidak mudah kamu nyanyikan. Tentu susah untuk membuat versi kamu sendiri dan... aku harus kasih... kredit yang tinggi sekali buat kamu untuk berani menyanyikan lagu Mencintaimu malam hari ini. Terima kasih Uge dan boleh tanya sama Bunda Maya sedikit ya. Tadi, tadi sampai standing of a s i o n abis itu sampai begini-begini itu, itu kenapa itu? Boleh i j e l a s k a n sedikit? Gini, gini, aku kasih tau ya. Penyanyi itu tidak mudah membawakan sebuah lagu dengan gini. j o a n punya ciri khas tersendiri. Dia bisa membawa sebuah lagu dengan, ini kan lagu k r i s Deyanti di、yeah. kepala kita udah teringat k r i s Deyanti、yeah. a kan. Ada kemudian ada recover-recover lagu yang lain. Tapi dia membawakan dengan gaya j o a n memasukkan rasa dan memasukkan gaya gospelnya dia yang、yeah. luar biasa itu, itu tidak mudah. Itu kreatif ya. Itu sangat kreatif、yeah. dan... Itu susah banget bun. Boleh tanya j o a n umur berapa kamu? Johan puluh. Oh, pernah pacaran? <laughs> Masih. Bisa memasukkan perasaan tuh gimana caranya gitu? Iya punya, pernah. Pernah, pernah. putus?、Oh, pernah. Punya, pernah. Punya、ya. dan pernah. Kan kamu bilang punya, pernah. Berarti masih sama dia apa udah enggak?、Syar? Tidak. Sudah tidak? Iya. g a n a n j a n a Maksudnya? Maksudnya? Maaf. Emang ada berapa kok yang mana ini? Gimana, gimana sih? y n i g u n g i n g e n g dapat j a w a b a n y a gini-gini. Paling、Pertanyaannya?、Temen. Ini jawaban paling pedes e l u r u h dunia nih. Yang mana? <laughs> Oke.、Okay. Eh satu s a tentang u t Johan ya, kamu tuh karakter personality kamu kuat sekali loh. Orang tuh seneng ngeliat h kamu ngomong kayak gini tuh. Dan dari gini, saya selalu、uh, keliling ke belakang-belakang ya. Saya tanya kepada、uh, tim makeup, tim tim tim apa namanya? Wardrop、yeah, yeah. b segala m a c a m stylist segala m a c a m Dia Mereka bilang bahwa Johan salah satu peserta yang paling humble di belakang.、Yeah. Nah, jadi saya harus kasih aplaus p e luar biasa karena humble itu tidak semua orang memiliki. Oke、okay, terima kasih judges dan、uh, Johan. Ini、eh. mungkin banyak yang gak tau, saya sendiri juga jujur kayak mengira-ngira gitu ya. Tapi sebenarnya letak Kaimana itu dimana sih? i <tuk> Ya di Papua tapi dimananya? Jadi?、Ya. Kaimana itu ada di Papua Barat. Tapi、okay. Kaimana itu dekat sama kan、eh, masyarakat Indonesia paling tahu itu Raja Ampa.、Yeah, Raja Ampa itu kan di Sorong.、Yeah. Nah Kaimana itu dekat Sorong, p a k p a k Terus kalau misalnya di... B, uh, peta Papua itu kan kayak burung. Ya. Kaimana itu ada di leher burung. Di leher burungnya ya? Betul. Jakun burungnya gitu ya? Oke, ya.、Okay. Yeah. Dan、uh, tapi kalau misalnya dari Kaimana sendiri apa yang paling kamu kangen i n Dari keluarga di Kaimana? Yang Johan paling kangen itu masakan mama. Masakan mama, namanya、ya. apa masakannya itu? Jadi mama, um masakannya mama itu banyak banget. Pokoknya ada yang paling pertama yang Johan suka itu kue surga. Itu terbuat dari l a b u Dan、wow. yang satunya itu sayur, pari, ikan c a k a l a n g Pedas-pedas gitu ya?、Oh, aduh, itu、uh, Kak d a n y a juga suka loh g i t u、oh. ya. Hi, iya. Nanti buat yang mama ya? bawa. Oh iya, nanti b u a mama...、Iya. Itu Johan yang dikangenin tadi masakan mama. Iya. Kalau cowok yang tadi kamu bayangin gak dikangenin? Enggak. <laughs> Enggak.、Gitu. Kan tadi、Betul. bilangnya mantan kan. Mantan udah gak dipikirin nah, ya. Kata bunda tadi <sess> putus. y a Kamu tadi e bilang itu sudah mantan. n g g a k kangen sama mantan. Maya masih sering kangen sama mantannya. <susuk> <tuk> h、ah, e、hey. Sama sekali bohong. Tidak, ya. tidak. Iya. I l o v i y o dirumah. Tidak、rumah. salah. Darling, Dani yang dirumah bukan Dani yang itu, Dani yang lain ya. <tuk> Udah sebut nama dia sekarang ya. Oke, dan tadi kan kita udah ngeliat ya, beberapa finalis tuh menyanyikan lagu-lagu daerahnya gitu ya. Kalau kamu mungkin gak bisa nyanyiin beberapa lagu dari daerah kamu? Jadi di Papua itu terdiri dari 307 suku. Wow, Dan suku bahasa yang berbeda-beda. Tapi yang orang kenal kan salah satunya lagu Sajojo. Jadi Johan mau bawakan Sajojo. Boleh banget. Gue nge, yang lain ikut. Yang lain semua disini dari Papua boleh ikutan juga ya? s i a ジュー。G io G io. ごいありがとう。 gimana sih Daniel? Ya,、yeah. kamu merusak. Gini, gini, gini. Udah, ini, ini yang, ini yang garis keras, garis keras, garis keras. Langsung. Nah, kita kasih lihat. Langsung aja, aja. Hey, Dari Papua. Luar biasa. Gaya dan saya keren banget, emang udah, udah sering banget ya di, di Papua nih ya. Dan c a y a berbeda. Kita di Papua dari kecil sudah d i b a j a r k a n untuk tarian a d a t Papua. Luar biasa sekali. Terima kasih. Boleh gak、uh, kenapa kamu suka banget sama Johan? Saya suka karena i a punya karakter,、ya. suaranya berbeda dari semua penyelis. Yes, terima kasih. Lil. Ya.、Iya. Namanya siapa tadi? Peter. Peter? Peter. Kacamatanya gede ya. <laughs> Lumayan, nutupin mukanya ya. <laughs> Oke,、okay. dan、uh, itu ngomong-ngomong lagu Sa Jojo itu b e r c e r i t a tentang apa ya? Tadi saya jujur suka sih lagunya. Kalau Sa Jojo itu dia menceritakan tentang seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dia tuh sangat disayangi oleh mama papanya. Tapi dia juga diidam-idamkan oleh para lelaki-lelaki yang ada di sekitar dia. Itu seperti, kamu banget seperti j o a n ya? <SILENCIO> Dengan mantan-mantan kamu itu? Tidak, aku... Oke. Tapi yang pastinya saat ini, j o a n lagi d i d a m b a k a n oleh seluruh warga Papua... ...dan seluruh Indonesia untuk tetap berada di atas panggung spektakuler. Makanya, jadi kalau misalnya untuk mewujudkan impian dari j o a n ...jangan diam saja, langsung vote sekarang juga sebanyak-banyak. c a r a gimana, j o a n Untuk mama, bapak, kakak, dorang semua yang ada di Papua... ...yang ada di Papua Barat, yang ada di seluruh Indonesia... ...jangan lupa dukung Johan. Caranya ketik Johan, j o a n J-O-A-N, kirim ke 95151 BNEB. -E、yes! <SILENCIO> Oke,、okay, segera dukung Johan dengan cara ketik nama finalis seperti di bawah ini. Dan terima kasih banyak Johan Spectacular Show.